Selanjutnya Yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati Kamu berkata Kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar Tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati Padahal menurut logika orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup semakin jauh-jarak perjalanan yang akan ditempuhnya semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya dahulu seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat mereka berprinsip Wah Pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah Nanti Allah yang akan ngelayanin Mereka nekat modal badan doang berangkat Diadukan kepada baginda Rasul Lalu turun peringatan dari Allah fa inna zadi taqwa. Jangan begitu Bawa bekal Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah taqwa Bawa berangkat dengan bekal taqwa itu bekal yang paling utama Tapi bekal-bekal bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik. Bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal bekal yang lain. Begitulah semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh. Semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya. Tidak membawa bekal kemudian berani berangkat Rasanya sih saya pikir itu bukan berani Nekat namanya Sama saja orang Belum pernah sembayang mati Nekat orang Berani amat Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun Sudah mati Nekat namanya itu Sama saja tadi. enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu. Sengsara sudah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu. Tapi kebelangsak dan sengsara. Rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu. Kalau kita yakin mati sesuatu yang benar. Sesuatu yang pasti datang menimpa. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian ida'itumun najata minan nar Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti nggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut. Bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan. Dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras. Fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka. Perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari tiga kali Memakaikannya parfum dengan segala macam merek Memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum Lebih daripada itu jaga dan sayangi diri Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam lam Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, "Dafantum mautakum wa lam ta'tabiru Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu. Tapi kamu tidak bisa mengambil tibar, Tidak bisa mengambil pelajaran. Dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia. Saya baringkan di liang lahat. Menghadap ke arah kiblat. Bantalnya tanah. Setelah itu ditutup dengan papan. Lalu ditimbun dengan tanah. Iya sekarang giliran dia. giliran saya, entah besok lusa, bulan depan tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati Dari hati yang mati Doa tidak akan tembus Kita tidak lagi akan diperdulikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu sekali lagi Kemalangan yang terbesar Dalam kehidupan kita Bagaimana jalan keluarnya Pertama Memperbaiki batin kita Menyelamatkan diri Daripada penyakit-penyakit Yang bisa mematikan hati Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Yang kedua Berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibicarakan secara khusus oleh Al Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut adab berdoa, adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati. Berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah. Yang pertama, Hendaklah ia di dalam berdoa itu, Memilih waktu yang mulia. Minal auqatis syarifah, Kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan, Dalam satu tahun. Jumat. Jumat. Dalam tiap minggu Sepertiga malam yang akhir Pada setiap hari Waktu-waktu yang punya nilai mulia Walaupun Misalnya saudara berdoa pada hari Kamis Tidak ada halangannya Allah mau kabulkan Ini tidak berarti bahwa Kalau sudah berdoa hari Jumat Lalu hari Kamis tidak mau berdoa Tidak Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar. Dalam sekali, dalam setahun. Waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang. Tujuan utama kita minjem duit. Yang paling pertama kita perhitungkan. Tanggal berapa nih? kan itu, toh, tanggal berapa kalau tanggal 20 atuk minjem duit orang lagi ngap-ngapan boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih, yang enak sore apa siang, jam 2 ah, jam 2 dia baru pulang dari kantor tapi giliran tidur Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya kata orang sekarang tanggal berapa sore, apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali keadaan memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah. Inda Pada waktu mengatur barisan perang membela agama. Di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais. Ketika turun gerimis. Di situ doa makbul. ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, bainal azan wal antara azan dan komat di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa mudik-mudik Tuhan enggak tahu? Tahu. Tuhan enggak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, khifdho shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar. Bahkan Dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik. Apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh hosnuzon dari para makmum saja. tidak peduli apa yang dibaca oleh imam yang kedengaran cuma amin aja gerengan amin amin amin amin amin amin juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa seperti orang pidato saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kelima an la saja fasajak fiddoa dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong sajak sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah misalnya ada orang berdoa ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau kalau Allah mau kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau itu doa orang songong Atau sama saja ya Allah berilah saya rezeki dikita saja. <laughs> Emang kenapa pakai begitu? Allah katakanlah pas saja fit doa yang keenam kata Imamul Ghazali at-tadorro wal khusu dengan tadorro dan khusu dengan sikap tawadu benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan. pertolongan dari seseorang segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul kan begitu kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor dah yang penting yang penting permintaan dikabulkan gitu saja kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film Parno Pendatang-pendatang baru Pokoknya asal bisa main dah Bugil ya bugil dah. Oh. As Yang penting nyohor Bisa tampil Walaupun dalinya semua sama Mula-mula cuma iseng Adegan panas bagaimana Kalau tuntutan skenario apa boleh buat Apa boleh buat Emang nggak bisa milih setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat tadi kemana waktu bikin udah jadi baru jijik bikinnya merem memang itu. tapi ada satu analogi asal bisa main asal bisa tampil di layar apa saja jadi taruhan sudah bugil ya bugil dah nggak soal dah pokoknya bisa main tampil nyohor masuk koran udah seperti kata-kata orang Arab Bul ala zam -zam kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam -zam. artinya apa? bikin yang aneh-aneh yang orang nggak kerjain, kerjain, tar ngetop yang ngetop lempungan jeleknya sumur zamzam -zam dikencingin kan nyohor itu sedunia orang kenal Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja, mau lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya lain seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya kalau band orkes akibatnya langsung dia bisa berantem di tempat lokasi film orang nonton tahu dia di tempat itu bukan di tempat itu dia praktek pulang jadi pikiran dia tadi serem ya ntar kalau ada kesempatan kita praktek ah digital ngancamnya itu yang enggak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah, itu tuh. Asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenariola, isenglah macam-macamlah, tapi yang jelas satu target saya harus dapat kesempatan main untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat terutama generasi muda. Yang pentingkan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-turuwal khusyuk. Bermohon kepada Allah dengan tadoru, khusyuk, dan tawatu Seperti kalau kita bau bermohon kepada seseorang. Kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Hutang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seprapat. saja kita meratap menghibah, mengeluh merintih ujungnya kan, yang penting gue duit dapat dah apakah diomongin, pokoknya pulang bawa duit itu saja itu itu strategi manusiawi kalau ini kita adakan konteks oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadaru khusu, tawadu Doa dengan tawadu, sebab kita akan bermohon kepada Yang Serba Maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali ayujzi maddu'a wa yuqin ijabah. Maksudnya dia menjazamkan doanya itu. Dan yakin bahawa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan Kali malaikat nyonggok doang Lu minta apa lu? Seperti tadi itu Kita datang mau minyam duit sama orang Ngomongnya ugah-ugahan Menjem duit tadi dikasih syukur enggak ya Ya enggak lah enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan ah, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Anak kata Allah, ana indazoni abdi bi, aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah ada Tuhan mau dikasih ya kasih enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya, kata Imamul Ghazali, ayyafta tahad du'a bizikrillah, falayabda'u Naknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, falayabda'u bisual, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata kerama etisnya sama juga orang kirim surat salam sejahtera kami haturkan beralma nggak ada itu juga nggak apa-apa <tik> itu kan maksud maksud muka saja besar harapan kami semoga bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak tentang bantuan bapak di berbagai Bidang yang menyangkut sosial pendidikan Sehubungan dengan itu Maka kami bermaksud Mengajukan permohonan Baru masuk Itu mah 15 kalimat kesenuin Urusan lain Intinya sehubungan dengan itu Kami bermaksud memohon kepada Bapak Kita mulai Salam sejahtera kami haturkan Bersama ini pula kami macam macem lah Sama juga seperti tadi itu Kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan malam malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh, apa kabar pak, baik, aduh bapak sih, untung dapat, kayak pemurah lagi, saya tahu bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong Pak, nah, mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomonglah ngomong tuh mulai, baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah, karena itu umumnya dimulai dengan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hamdulillah, fi niamah, wa yukafiu mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah tidak perlu dipuji. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak, itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya. Taubat. waradul mazalim, kata Imam Ghazali. Menolak segala macam kezaliman. Artinya kalau berdoa tuh tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki sejuta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100.000 ribu ya, Kalau kerja kagak Minta gajian sejuta <tuk> Pengen doa dikobulkan Rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu Orang datang mau minta duit Mau minjem duit kepada kita Kan kita lihat Kira-kira Mampu kembaliin nggak nih orang Kita lihat kita evaluasi kemungkinannya Lalu si yang tentu tahu diri. Kalau memang kekuatan yang kembaliin Tidak seperti kekuatannya mulangin. Hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu diri. Menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak ada gap terlalu jauh. Jauh panggang daripada api. Nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan. Sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin. Kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati. Maka insyaAllah doa kita dijawab oleh Allah SWT. Dalam Al-Baqarah ayat 186. Allah SWT menjelaskan. وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبِ Ujibu dakwatadda'i izada'ani Fal yastajibuli Wal yu'minubi La'allahum yarsudud Apabila hambaku bertanya Kepadamu Muhammad tentang aku Kata Allah Fa inni korib Katakan kepadanya Aku dekat sekali dengan mereka Ujibu dakwatadda'i izada'ani Aku akan jawab Aku kabulkan permohonan Orang-orang yang berdoa kepadaku. falyastajibuli wal yu'minu bi maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku laallahum yarsudun semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk saudara-saudara al-baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa mengabulkan permohonan Apabila kita faliyastaji buli wal-yuk minubi juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu aroftumullah walam tu tuhakoh kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya. Sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu target utamanya pulang juga paling dulu nyabut sendal, nyabut sepatu. <tuh> Menjawabnya, iya, tapi tidak karena iman. Jadi, apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa, niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsi bitakwalloh.